Baik jemaah sekalian, kita awali dengan lapas basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-lazi khalaqal mawta wal hayata liyadulwakum ayyukum ahsanu amalak Ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasudu la nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawbiddin amma ba'd Faqala Allah Ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Jama'at kaum muslimin Khususnya rekan-rekan, teman-teman yang bekerja di lingkungan Jalan General Sudirman Hari ini adalah hari terakhir Di kalender Robiul Awal Besok Kita sudah masuk Satu Robiul Akhir Berikutnya apa? Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syahban Ramadhan Ya Allah Mudah-mudahan Insya Allah apalagi tadi jamaah saum sunnah Kamis Allah pertemukan kita nanti insyaallah di bulan Ramadan. Saya tadi tanya kalau Ramadan gimana jumlahnya? Lebih banyak lagi Ustaz. Oh gitu. Makanannya lebih banyak lagi Ustaz. Inna Allah. Tema kita pada sore hari ini di penghujung kalender Masehi 2016 kita akan membicarakan tema tentang Kerja dan dakwah Antara beban dan pengabdian. Saya ingin mengajak kita sekalian Untuk sama-sama memahami Atau mudah-mudahan Sekedar mengulang kembali Al-Quran Surat Al-Asar A'udhu Dillahimina Shaitan Ar-Rajim Wal-Asar Innal insan lafi khusyuk, illa الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواسب الحق وتواسب الصبر. Oleh Imam Syafi'i radhiallahu anh, beliau berkata mengomentari ayat ini: jika Al Quran diturunkan oleh Allah hanya satu surat saja. Surat Al Asr maka sudah cukup bagi kita manusia sebagai petunjuk dalam kehidupan. Menarik sekali. Kenapa? Karena ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu. Ada yang tahu apa itu waktu? Ada yang tahu apa itu waktu? Siapa yang punya definisi Apa itu waktu Yang akar di telinga kita Kita mengikuti definisi Para kapitalis Time Is money. Itu yang diterjemahkan oleh Orang kapitalis Tapi para ulama Menerjemahkan waktu Dengan bahasa yang Paling lengkap Mereka bersepakat Al-waqtu, al-waqtu, al-waqtu huwal hayara. Al-waqtu huwal hayah. Waktu itulah, waktu itulah kehidupan. Makanya Allah bersumpah tentang waktu. Orang yang menggunakan waktunya dengan baik, hidupnya pasti baik. Dan orang yang menyia-nyiakan waktunya sama saja juga dengan Setelah menyanyiakan kehidupannya. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak-bapak sekalian. Setelah bicara tentang waktu. Waktu itu tidak ada berarti. Kalau tidak ada pelaku. Dalam waktu kehidupan itu. Dan pelaku waktu kehidupan itu adalah kita semua. Makanya kata Allah. Wal asr. Innal insana lafil Sesungguhnya manusia itu merugi. Walaupun dia punya waktu, dia punya kehidupan, tapi dia pasti merugi kecuali. Nah, ini yang sudah kita miliki. Illal amanu. Beriman kah Anda semua? Beriman? Ada yang bisa mendefinisikan apa itu iman? Yang paling sederhana iman itu didefinisikan iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Cukup iman? Tidak cukup, masih juga rugi. Kecuali Illa ladzina amanu wa amilush shaliha Amal-amal soleh Dari sebagian besar Amal soleh ingat, Dari sebagian besar Amal soleh Dari sebagian besar amal soleh Kerja kita Sekarang ini Pekerjaan anda Tanggung jawab anda sesederhana Apapun pekerjaan anda Kita harus mengklaim Insyaallah istad ini amal soleh Amal soleh bukan Pekerjaan anda amal soleh bukan Insya Allah Ustaz amal Saleh. Makanya Saya pernah bicara di hadapan Para pegawai negeri sipil Membangun kinerja Saya bilang Kalau para Ustaz Mengklaim insya Allah Mereka bisa masuk surga Karena mereka telah mengajarkan Orang, mereka telah memberikan Petunjuk sehingga orang dapat hidayah Kalau bisa PNS Punya Nyali punya kebanggaan kenapa kami masuk surga karena kami PNS. ada gak yang bilang begitu atau sebaliknya kenapa kami masuk neraka gak enak ini, soalnya direkam ini ini bisa jadi alat bukti sekarang ini kan cerama-cerama di mana mana jadi gak enak, karena ada rekaman begini jadi gak bebas kita mau bicara ini okay. Habib Rizik bicara di lingkungan internal karena direkam, diupload ke youtube Digugat oleh orang Karena ambil perinci kan Cuma bicara tentang logika sederhana Kalau Tuhan itu beranak Siapa bidannya Kan begitu Itu bukan pelecehan Karena kita bicara Di hadapan umat Islam Beda kalau itu Disampaikan di hadapan halayat umum Yang salah itu yang merekam Dan disebarkan Nah itu yang salah dalam kajian umat Islam memang di gereja mereka enggak pernah menjelek jelekkan tentang kita, cuma karena enggak disebar maka tidak kena geli. kayaknya ini rekaman jangan dibawa kemana-mana ya, begitu. sekarang ini undang-undang ayat itu lebih lebih ditakuti manusia daripada malaikat Izrail, ya? di Yogyakarta ketika muncul gambar uang, ya? Ada orang yang mengomentari di Facebook, pahlawan kafir kok dimuat? Salah memang. Menurut umat Islam, orang non Muslim, Inna ladina kafaroo min ahl kitabi wal musrikin. Orang kafir itu adalah Yahudi dan Nasrani. Titik. Gara-gara yang salah apa? Referensinya jelas. Yang salah itu karena apa? Diumbar ke halayak umum itu kemudian dianggap sebagai apa istilahnya dalam bahasa Inggris tuh lupa lagi tuh aturannya tuh apa namanya hadsplit ya jadi sekali lagi teman-teman mari kita fokus kerja dan dakwah beban dan pengabdian Anda lihat di surat al-Azri ini ada dua amal yang dituntut dalam dalam imannya seseorang Ilahaladinamamnu, waamilusalihat, watawasubilhakki, watawasubiscamr. Dua amal, yaitu amal itu sendiri amal soleh dan yang kedua adalah tawasubilhakki, menyuruh kepada kebenaran. Ayat ini dikomentari oleh para ulama dakwah, ulama-ulama pergerakan. Mereka kemudian menyempurnakan semua orang Islam pada dasarnya seorang dai. Maka kemudian sangat masyhur dalam kitab fikud dakwah ada ungkapan nahnu duat qabla kulli syai. Nahnu duat qabla kulli syai. Apa itu? Kita adalah dai sebelum segala sesuatu. Karena ini Pak anda hanya bisa mengatakan Ustaz, kenapa saya yakin saya masuk surga? Karena saya pegawai perusahaan ini Karena Anda bukan cuma seorang pegawai Tapi Anda adalah da'i Yang bekerja di sebuah bank ini Tidak usah disebut mereknya kan? Kenapa seorang PNS yakin dia masuk Islam? Karena saya Ustaz adalah da'i Yang juga PNS Itu makna duat, Kita sebenarnya adalah da'i Sebelum segala sesuatu Ya Oleh karena itu Oleh karena itu Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Kalau anda ingin benar-benar Coba mari kita lihat Waktu yang paling banyak kita habiskan Adalah waktu bekerja Anda pergi dari rumah jam berapa Masih gelap ustaz pulang lagi sampai di rumah sudah gelap ustaz ya Allah itu yang namanya pergi gelap pulang gelap apalagi kalau tambah antum kulitnya memang agak gelap ya Allah jemaah sekalian yang dirahmati Allah khususnya kepada teman-teman yang bekerja kemudian berkata ustaz saya bekerja sambil berdakwah stop kalimat ini tidak pantas anda berdakwah sambil bekerja. Ustaz, saya bukan pencerama kayak Ustaz. Dakwah itu tidak harus muncul di atas mimbar. Itu namanya khotib. Dakwah itu tidak harus jadi pembicara seperti ini, pakai rekaman segala. Ya? Dakwah itu adalah semua upaya dalam rangka mengajak manusia ke jalan Allah. Bil hikmah wal ma'izzatil hasanah Itulah namanya dakwah Mengajak manusia ke jalan Allah Makanya seorang muslim Dimanapun tempat dia bekerja Ada beban Apa bebannya? Dia punya beban sebagai duta Sebagai da'i Makanya mohon maaf Anda karyawan Anda bekerja di sebuah korporat Kemudian Anda performensnya tidak baik, Islamlah yang tercoreng. Kenapa Anda harus disiplin? Masuk kerja harus. Target perusahaan bagus. Hubungan dengan yang lain bagus. Kenapa? Karena Anda bukan sekedar pegawai biasa, Anda pegawai ya. Yeah, sekaligus kalau saya katakan Anda dai sekaligus pegawai. Itu yang harus ada. Oleh karena itu tiga kerja, tiga amal teman-teman ini tidak asing bagi anda Harus anda miliki, yang pertama kalau anda dai sekaligus seorang pegawai Anda harus punya kemampuan kerja cerdas Jadi pada level ini anda pada posisi expert, seorang yang unggul ustadz saya punya background, pendidikan ini, pengalaman ini, pekerjaan ini, memang bidang saya. Anda punya kemampuan kerja cerdas. Kalau tidak, mungkin background Anda tidak pas, tapi perusahaan telah melatih Anda, mentraining Anda, bahkan menyekolahkan Anda, sehingga Anda sampai pada level kerja cerdas. Selanjutnya, Anda buktikan tidak pernah telat masuk kantor, laporan tepat waktu, ke lapangan bisa, ke atasan bisa, ke teman-teman bisa, Anda seorang pekerja keras. Satu lagi, kadang Anda bekerja dengan keras, kadang Anda orang yang mengonsep tapi pada saat acara-acara tertentu yang sambutan cuma pimpinan Anda. Anda butuh kerja ikhlas. Betul? Kadang Anda, ha, sambutan doang dia. Padahal kita yang capek Kan begitu, suka ngomong tuh begitu tuh Itu tanda gak ikhlas pak gitu. Pak, bapak tahu apa definisi Apa kesimpulan Orang yang bisa kerja keras Kerja cerdas, kerja ikhlas Orang yang bisa kerja cerdas Kerja keras dan kerja ikhlas Inilah yang disebut dengan kalimat Pengabdian Kalau anda bekerja hanya mengukur dengan seleri Anda bekerja hanya terfikir take home pay Berapa duit yang anda bawa pulang? Seperti wajah-wajah ini Wajah-wajah ya Allah Ustaz, ya Allah Ya Allah, ya Allah Kenapa? Ini mau akhir tahun Ustaz, bonus tidak ada kabar-kabarnya ya Allah. Itu karena anda bekerja hanya mengukur selalu dengan seleri Apapun pekerjaan anda Kalau spiritnya kerja cerdas Kerja keras, kerja ikhlas Insyaallah ada ruh Yang namanya pengabdian Ustadz memang saya cuma tugasnya sederhana Tapi saya bertekad dengan tugas yang sederhana ini Saya pastikan orang-orang yang ada di sini, Mereka dapat beribadah sebaik-baiknya kepadamu Luar biasa Jangan harap seorang teman yang punya pekerjaan Dia selalu merapikan tempat Agar orang-orang bekerja dengan baik Bayangkan kalau dia tidak masuk Repotnya minta ampun kita Jangan anggap, jangan melihat Apa pekerjaan orang Tapi fungsi orang itu luar biasa Teman-teman Mari hidupkan kembali Spirit kerja yang punya ruh Pengabdian Karena seorang da'i pada titik inilah. ya Kalau Ustadz boleh masuk surga. Karena Ustadz punya hafalan Qur'an. Mengerti hadis. Mengajak orang. Ustadz saya tidak punya itu semua. Tapi saya yakin saya masuk surga. Karena saya sudah bekerja. Dengan kerja keras. Kerja cerdas. Kerja ikhlas. Yang itu kemudian punya spirit pengabdian. Mohon maaf. Saya tidak tahu apakah anda swasta atau negeri. Tapi semua orang yang bekerja di negeri ini. Saya yakin, kalau niatnya betul, membangun negeri, insya Allah nilainya ibadah. Saya mungkin agak berbeda pendapat dengan orang yang mengatakan, enggak mungkin lah Ustaz, saya tetap yakin. Karena kalau kita membangun negeri ini, maka umat Islamlah yang pertama yang kita tolong di negeri ini. Yakin tidak kalau kita bekerja umat Islam yang pertama kita tolong? Saya kemarin ceramah di kantor pajak. Saya beritahu kepada mereka. ya Kan mereka kerja sampai besok. Sampai Sabtu jam 12 malam. Niatkan. Anda mengurus pajak. Agar supaya apa? Ya Allah. Kalau saya urus pajak dengan baik. Ya Allah. Mudah-mudahan lebih banyak jalan yang mulus menuju rumahmu. Ya Allah. Lebih banyak jalan yang mulus orang bersinaturahim. Ya Allah. Lebih banyak jalan yang mulus Orang menuju kepada jalan kebaikan Ya Allah Lebih banyak jalan yang mulus Membuat orang muda mengunjungi orang tuanya Dan berbakti kepada mereka Lebih banyak jalan yang mulus Ya Allah membuat orang bisa me, Apa namanya Untuk dapat Berpendidikan, sekolah, studi dan sebagainya Tidak ada pekerjaan satupun Dalam lingkup kehidupan kita Kecuali itu terkait dengan Tugas kita bukan hanya sebagai seorang pekerja, tapi kita juga adalah seorang dai. Pada titik ini, kita kemudian mengenal apa kata makna atau makna kata al-mas'uliah, tanggung jawab. Tanggung jawab itu, Pak, cuma lahir karena ada spirit pengabdian. Ya, tanggung jawab itu karena ada spirit ya Allah kalau saya tidak bekerja dengan baik Bagaimana mungkin orang bisa sujud kepadamu Harus ada itu pak Kiai ustaz cuma bisa duduk pak Sudah seberes begini Tapi siapa yang nyiapin ini Siapa yang nyiapin acara Siapa yang format ini format itu Ustadz gak bisa berbuat apa-apa Makanya sekarang pak Semua orang punya peran Punya kesempatan Bekerja dan berdakwah Karena ustadz-ustadz -ustad juga nggak bisa semuanya pak. Lihat sekarang semuanya han ceramah bisa di upload ke YouTube. Siapa yang melakukan? Teman-teman. Saya ceramah di depan teman-teman. Mohon maaf saya sebut sebuah provider karena ini provider nasional dari Saya beritahu kepada mereka, bekerjalah dengan spirit pengabdian dan tanggung jawab pada umat. Buat apa ustadz? Kalau Anda bekerja dengan baik, lebih banyak WA tentang Islam menyebar ke mana-mana. Kan begitu. Provider yang baik, kecepatan internet yang baik akan membuat semua tentang Islam lebih mudah banyak diterima oleh kaum muslimin. Anda pikir kalau tidak punya kemampuan ya, provider medsos yang luar aksi 212 bisa terkumpul orang begitu itu luar biasa. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu, Ustaz Utim menitip satu ini sebagai bahan evaluasi kita di akhir tahun. Dari tiga hal yang tadi disebutkan, untuk dapat menjadi sebuah pengabdian kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas yang paling berat yang satu itu, Pak. Kerja ikhlas. Bapak mungkin merasa, Ustaz latar belakang pendidikan sebenarnya saya Ustaz Magister. Cuma seleri saya begini pak Sekali lagi Itu semua kemudian Tidak akan membuat kita galau Kalau kita punya prinsip Tidak cuma bekerja Tapi ada unsur pengabdian Capek pak Kalau bapak mengukur semuanya dengan ukuran seleri pak Apalagi kalau anda tahu Dengan kemampuan yang sama Masa bekerja yang sama Tanggung jawab yang sama Ternyata teman anda Seliringnya lebih gede dari anda tabah pusing Waduh Tapi ustaz dia kok gajinya lebih gede <tik> Makanya teman-teman sekalian Saya ingin beritahu pada anda Tiga hal yang paling pokok Yang harus kita lakukan Supaya prinsip pengabdian Ya bekerja sekaligus jadi seorang dai tetap ada pada diri kita. Apa itu? Yang pertama. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita. Ya di akhir tahun miladia 2016. Mari kita bersanggar pada manusia terbaik yang dalam hidupnya teladan bagi kita semua. Laka daka nabi rasulullah uswatun hasana. Nabi dia adalah pekerja pegawai Allah. Dia adalah rasul Allah, dia adalah utusan Allah. Apakah Nabi pernah berpikir tentang salary? Enggak. Kemudian apa yang membuat Nabi tetap punya unsur pengabdian dalam pekerjaannya mengajak manusia? Bapak masih ingat enggak? Di antara sebagian besar Nabi kalau berdoa kepada Allah Banyak bentuknya Ada doanya Rabbi habli Ya Allah anugerahkan kepadaku Ada doa bentuknya Allahumma inni as'aluka Ya Allah sungguh aku mohon padamu Ada doa bentuknya Rabbana atina Ya Allah Berikanlah kepada kami Tapi ada satu cara Nabi berdoa Ini yang membuat Nabi Kokoh sebagai seorang pegawai Allah Apa itu? Anda sudah hafal doa ini Tapi anda lihat redaksinya Allahumma a'ini Ya Allah tolonglah aku Apa makna kalau kalimat seseorang minta tolong? Berarti dia dalam keadaan Sangat butuh kepada orang yang dia minta tolong Kalau redaksinya Mas punya duit bagi Gak dikasih gak apa-apa Tapi kalau mas tolong mas Mas tolong mas Saya sekali butuh Makanya coba lihat anda sholat tadi Anda sholat tadi beda Ada yang takbir Allahu Akbar Tapi ada yang takbir Allahu Akbar Itu benar-benar lagi gak punya duit itu. Dan itu luar biasa Makanya kenapa ada yang berkomentar Kalau sholat tuh jangan pakai. Dompet tuh jangan taruh di saku. ATM apa semua itu yang membuat kita enggak amat-amat butuh pada Allah. Kenapa? Ah, ada isi kok ATM. Tabungan masih banyak ini. Ini juga ada duit. Jangan, Pak. Makanya sholat tuh khusus kalau kita pakai sarung kan, baju koko, enggak apa-apa kan? Allahu Akbar. Ya Allah hanya Allah yang kita minta. Allahumma aini ya Allah tolonglah aku. Apa yang Nabi minta tolong kepada Allah? Yang pertama ala zikrika untuk selalu dapat mengingatmu Ini dia poinnya, Pak. Pengabdian dalam kerja dan berdakwah tidak akan pernah luntur bagi orang yang bisa selalu mengingat kepada Allah. Pernah kecewa? Pernah? Halo, pernah kecewa? Kalau pernah normal, tapi kalau sering banyak kasus. Nabi s.a.w. manusia biasa. Tapi Nabi paling takut bukan kehilangan A, kehilangan B, kehilangan C. Nabi paling takut kalau dia lupa mengingat Allah. Buat apa dia mengajak orang? Buat apa dia menyampaikan hujjah kalau dia sendiri lupa kepada Allah? Pekerjaan apapun yang anda lakukan, walaupun sangat sederhana di mata orang biasa, di mata orang. Tapi kalau Anda lakukan itu dalam rangka mengingat Allah, maka pekerjaan itu menjadi nilai yang sangat istimewa dalam hidup kita. Coba Anda lihat seorang ibu di rumah, dia tidak menghasilkan uang. Padahal mungkin dia sarjana, dia besarkan anak-anak, dia didik. Apa yang dia peroleh? Tidak ada. Tapi kenapa dia bisa besarkan kita sampai sukses? Karena dalam bekerja, membesarkan anaknya cuma satu yang dia ingat. Dia ingat kepada Allah, ini amanah yang Allah titipkan kepadaku. Tidak akan aku sia-siakan. Luar biasa. Makanya seorang ibu, apa kata ulama? Seorang ibu bisa merawat, membesarkan 10 orang anak sekaligus. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat ibunya di hari tua, so. Di Sepuluh orang menantu penentu. Apalagi anda Anda bilang sama istri anda Kan mama anak perempuan Yang wajib anak laki Ketahuan itu laki tidak tahu diri itu Kalau kita punya kesadaran Kita tidak akan biarkan istri kita Berbakti pada orang tuanya Jadi ingat Pekerjaan apapun Akan sangat sumir Akan sangat galau kalau kita tidak lakukan ya yang membuat kita tidak lagi mengingat Allah. Lihat Al-Qur'an surah 59 al hashar al hashar isah berapa? 19 Oh, mushyrah ya. Surah 59 ayat 19. Al Hashar ayat Al Hashar ayat 19. Engu diillahi min al shaitan ar diim, ولا تكونوا كال الذين نسوا الله فأنفسهم Apa kata Allah? Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ustaz memang tidak boleh lupa kepada Allah bahaya. Karena ketika mereka lupa kepada Allah, ketika seseorang itu lupa kepada Allah, faansahum anfusahum, maka mereka akan lupa pada diri mereka sendiri. Wajar kalau kemudian seorang anak diingatin oleh orang tua, kemudian dia melawan, apa kata orang tuanya? Dasar anak yang tidak tahu diri. Benar pas, karena ketika orang itu lupa kepada Allah, apalagi berani melawan orang tua, maka pasti dia sudah lupa tentang dirinya. Dari mana dia? Siapa rohnya? Apa kewajibannya? Dia lupa semuanya. Itulah sebabnya sebagai refleksi akhir tahun Mari kita Pak kita boleh kehilangan apapun Boleh jadi pak Tapi jangan sampai kita kehilangan Mengingat Allah Ya Alabizikrillah Apa dalam ayat yang lain Al-Ankabut Waladzikrullahi akbar Waladzikrullahi akbar Mengingat Allah Perkara yang paling besar Pekerjaan apapun capek kita lakukan Kalau kita sampai lupa kepada Allah Beban berat bagaimanapun Selama kita masih ingat kepada Allah Ya Allah engkau ada Ya Allah engkau besar Ya Allah engkau berkuasa Bantulah aku ya Allah Pasti bisa kita lakukan Gak ada yang gak mungkin bagi Allah Ini yang harus ada dalam keyakinan kita sehingga pekerjaan kita benar-benar bernuansa pengabdian dan bernuansa perjuangan. Jadi kalau sampai bos tanya, "Kok ente saya lihat 2016 enggak ada absen? Tidak cuma enggak ada absen, enggak pernah telat, Pak." Karena saya mukmin, karena saya orang beriman, karena saya seorang dai. Bu, oh, ya Allah. Kalau gitu ente FBI. Oh enggak, Pak tapi saya siap berjuang untuk agama saya. Enggak ikut aksi bukan soal aksi, Pak. Saya buktikan karena saya muslim, saya mukmin, saya tidak pernah absen, saya tidak pernah terlambat, laporan saya tuntas, Pak. Kenapa? Itulah wujud tanggung jawab saya dan pengabdian saya pada agama saya. Saya berbuat ini, Pak, bukan karena Bapak bos, tapi saya laksanakan karena ini tanggung jawab. Allahu uh, Akbar ya. Kata bos kalau begitu gantian, coba ente jadi bos. Ya Allah. Kalau cuma gantian jadi bos, buat apa? Kalau pendapatannya nggak ganti, ya Allah. Kan kita dengan bos, nggak ada bedanya, Pak. Bedanya cuma satu, beda pendapatan. Itu aja. Teman-teman sekalian, mari. Poin pertama ini. Poin pertama, supaya kita punya spirit pengabdian dalam pekerjaan apapun. Apa itu? Kita tidak pernah akan melupakan Allah. Makanya berapapun seleri yang kita bawa pulang, itu selalu bisa kita syukuri Pada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Ada teman ya Allah Sebulan pindah lagi kerja Sebulan pindah lagi kerja Saya tegur sampai kapan Allah? Pekerjaan apa Apa saja pak Bukan soal pekerjaan apa saja Pastikan pekerjaan itu Membuat kita semakin dekat dengan Allah Semakin dekat dengan Allah Bukan cuma bapak bisa surat khusyuk Tapi tidak terlambat Laporan beres kinerja Kenerjaan bapak baik Dan ibadah bapak semakin khusyuk Itu namanya pekerjaan berkah Dan itulah seorang da'i Yang kedua Nabi SAW Membuat dia Lapang dalam hidupnya Pekerjaannya, tanggung jawabnya Sebagai seorang da'i Dia selalu punya permintaan kepada Allah Tolonglah aku ya Allah Untuk selalu mengingatmu dan selalu mensyukuri karuniamu. Saya mau nanya, bagaimana ukuran orang yang sudah bersyukur? Apa ukurannya? Bagaimana ukuran yang orang yang bisa dikatakan bersyukur? Apa ukurannya? Cuman satu, Pak. Orang dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia sudah diberikan rasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya. Kenapa kita dengki dengan teman yang kok gajinya lebih gede? Kenapa kita gusar kok teman tiba-tiba punya mobil? Kita gusar kok kenapa teman tiba-tiba udah nikah lagi? Pak, kenapa? Apa ya? Allah. Pak, kalau kita punya rasa cukup, Pak, yang di rumah mah cukup buat kita ya Allah. Ini mohon maaf ini yang belum nikah tolong uh, perbaikilah niat Anda ya Allah. Memang Ustaz Ustaz Khalid bahasa lama negurnya keras sekali Ustaz, jangan ngomong Ustaz Antum bukan praktisi Ya Allah, Saya bilang benar Ustaz Yang namanya poligami itu akidah Itu sunah rasul Tapi jujur, kalau kita punya rasa cukup Insya Allah di rumah itu tidak akan habis Betul apa tidak? Eh jangan bohong, betul apa tidak? Betul ya Allah Apa sih yang beda? Kalau beda cuma casingnya Itu saja seperti Jangan tertipu dengan casing, ya Allah. Sama aja, ya Allah. Memang sih ada yang komentar, tapi ustaz tetap beda, ustaz. Walaupun casing tetap juga berpengaruh. Kenapa? Beda ustaz kalau yang masih biola dengan yang sudah jadi probahana. Beda, ya Allah. Makanya kadang-kadang ibu-ibu itu harus peka kalau suami di rumah suka putar lagunya Opik Robbana, Robbana, Robbana Ya Tuhan kami Itu mah sekedar lagu Tapi itu nyindir sebenarnya Ya Allah Tapi saya tetap mengatakan Walaupun dia Robbana ingat Dia yang menerimamu apa adanya Tahu Dia yang menerima kekurangan kita Dia yang membesarkan putra-putri kita Dia mau menerima kita apa adanya Walaupun sekarang dia sudah Robbana Ya Allah Tiada masalah, Pak. Pak rasa syukur itu, Pak, hanya ada pada orang yang memiliki al alginah. Apa itu? Rasa cukup. Makanya dalam riwayat Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW pernah memohon kepada Allah, Allahumma ini as'aluka alginah. Ya Allah berikanlah darimu, Ya Allah, aku rasa cukup. Rasa cukup, Pak Ya Allah. Terus terang aja, Pak. Sebelum ke sini tadi saya mampir karena ceramah dekat sebuah perbelanjaan saya keluar dari tempat salat saya lihat ih batik bagus kali sempat Pakca coba pas benar ya Allah enak benar tapi ya Allah timbul eh ustaz enggak cukup itu punya batik enggak ya apa ya Allah Pak boleh Pak Mas bagus batiknya semoga mudah-mudahan bisa terjual gitu aja Pak kenapa ya Allah cukup pendek ya Allah Pak kalau bapak tidak punya rasa cukup Batik di rumah bapak Coba bapak kumpulin pak Bapak pikir Pak Ustaz sederhana kami Coba hitung baju bapak di rumah ya Allah Kadang bapak-bapak kan mengeluh Ibu-ibu mengeluh Coba kalau bapak dan ibu mengeluh Tidak punya apa-apa Coba buka satu lemari Hitung baju bapak dan ibu Ya Allah Sudah banyak pak Makanya sekali lagi Pekerjaan tanggungjawab kita Baik dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan teknis di kantor Maupun mengajak teman-teman untuk ada dakwah di kantor Kita memfasilitasi, mengajak orang bisa sholat Mengajak orang bisa baca Quran Mengajak orang bisa bersedekah Mengajak orang untuk berkontribusi dengan umat Itu Pak, hanya bisa dinikmati oleh orang yang punya rasa syukur Dan rasa syukur itu adalah dengan cara Mintalah kepada Allah Agar kita punya Apa namanya? Rasa cukup ya Allah. Yang terakhir Rasulullah SAW Setelah minta kepada Allah A'inni ala zikrika Wasyukrika Tolong aku ya Allah untuk dapat selalu mengingatmu Tolong aku ya Allah Untuk selalu mensyukuri nikmatmu Buat apa Mengingat Allah dan mensyukuri nikmat Allah Satu pak dalam rangka wahyusmi ibadatik agar aku dapat beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah ya Allah makanya dulu seorang ulama menggambarkan bagaimana sebaik-baik ibadah apa itu sebaik-baik ibadah ya dalam sebuah syair Allahu goyaluna Allah tujuan kami ya Allah engkau tujuan kami ya Allah Engkau yang kami ingat ya Allah. Seorang dai tidak pernah lepas, dia selalu mengingat Allah. Ar-Rasul Al qudwatuna, Rasul teladannya. Tidak ada contoh teladan terbaik kecuali sang nabi. Al-Qur'an dusturuna, Al-Qur'an pedoman kami. Makanya ketika Al-Qur'an di di apa? Di listah kita tidak cuma disuruh mengimani Al-Quran. Kita cuma tidak disuruh membaca Al-Quran. Kita cuma tidak disuruh untuk memahami Al Quran, mengamalkan Al Quran, mendakwakan Al Quran. Tapi kita juga disuruh di membela Al-Quran. Karena Al-Quran busteruna. Yang keempat setelah Allah Rasul Al-Quran, yang keempat Al-Jihadus Sardiuna. Jihad jalan juang kami ya. Husni ibadati Puncaknya adalah Al-mautu fi sabirillah asma amanina Gugur di jalan Allah Cita-cita tertinggi kami Itu yang disebut Wahusni ibadati Sebaik-baik ibadah kepadamu Sampai Allah memanggil kita Di ujung hayat kita dengan panggilan yang paling diharapkan semua manusia di muka bumi ini, termasuk sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasul Abu Bakar sedih ketika turun ayat ini Abu Bakar ya Rasul doakan aku orang pertama setelahmu yang dipanggil Allah dengan ayat ini ayat apa ujung surat Al Fajr ya 27 sampai 30. Ya ayatul nabsul muthmainnah, irjii ila Rabbik raudya marudiya, fadhulii fi ibadii, wadulii jannati. Ya Allah, jadikan kami jamaah maghrib ini, Ya Allah, Engkau panggil dengan ayat ini, Ya Allah. Ketika engkau riduk kepada kami Dan kami riduk pasti kepada aku, Ya Allah Dan ketika engkau memasukkan kami ke dalam Golongan hamba-hambamu yang soleh Minan nabiyin, wasidikin Wasuhada, wassalihin Dan ketika engkau Menerima kami sebagai Calon penghuni surga firdausmu Ya Allah jamaah sekalian, mari Kita jadikan ini sebagai bahan renungan Sebagai bahan Koreksi terhadap apa yang kita lakukan Jangan pernah memisahkan pekerjaan dengan dakwah Pekerjaan bagian daripada dakwah Dakwah membuat pekerjaan tetap terus bersemangat Ya Karena dimanapun anda bekerja Disitulah ada dakwah anda Pastikan ketika saya bekerja di sini Saya memastikan ada dakwah di lingkungan ini Musholah sudah mulai enggak becus sejadanya rusak karpetnya kita galang, ini ada tempat yang diberikan kesempatan untuk kita sholat, biar waktu mungkin tidak terbuang terlalu jauh pekerjaan kita repot, mari kita buat musholat ini lebih baik kumpulkan, langsung ganti karpet langsung ganti semua, bikin tempat wudhu yang lebih baik, kemudian undang pimpinan yang tidak nyumbang itu untuk meresmikan. merismikan ya Allah. dia kaget, ha? terus dari mana ini? dari kami-kami Pak, termasuk Bapak saya gak nyumbang, nyumbang bapak gunting kita aja pak, ya Allah dengan malunya dia, baiklah sebagai dana awal untuk operasional biar ini terawat, saya sumbang 10 juta uh ya Allah kekuatan dakwah dia terpanggil untuk berpartisipasi sudah ada gak yang begitu berani ngajak bos ya Ustaz kalau begitu mah bagus, kalau dia bilang, hey tutup ya Allah itu tantangan dakwah bagi kita Teman-teman sekalian Ini yang usah ingin ditipkan kepada anda Terus berkarir, boleh Terus bekerja, boleh Tapi jangan ingat, jangan pernah meninggalkan Profesi anda yang paling asli Kita adalah dai Karena ingat, Rasulullah s.a.w. mengatakan Baligu'ani walau ayatan Sampaikanlah apa yang kalian dengar dariku Walaupun cuma satu Ayat, sudah banyak ayat yang kita tahu Mari, jangan kita berhenti Ya, kecuali kita Sampai pada mati Gugur di jalan Allah Baik jamaah sekalian InsyaAllah nanti Ba'da isya' Karena ini waktu sempit Ba'da isya' kita bisa dialog Tapi tidak usahlah pakai rekaman begini Ya Allah, seperti ini Karena dengan rekaman begini Ini gaya bicara kayak diatur-atur pak Ya Allah, ya kita mau bicara agak sedikit uh, ada kayaknya enggak nendang nih kalau direkam begini ya Allah ya gitu. Kita juga para ustaz sudah mulai ngomong. Ustaz kayaknya enggak enak nih pakai rekaman-rekaman. Kenapa? Karena salah sedikit kita kan bicara internal. Kalau diupload keluar jadi tersangka lagi noh ya Allah. Kan jadi enggak enak, Pak. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita siapkan diri kita sebentar lagi memasuki waktu Isya. Kalau wuduk sudah Batal silakan berwuduk lagi Tapi sebelum kita tutup Dengan kawaratul majlis Dan nanti kita lanjutkan dengan Solat Isya' Setelah solat Isya' kita berdialog secara Lebih bebas lagi Ustaz ingin titip kepada kita Tiga hal tadi jangan pernah kita lupakan Kita boleh lupa apapun Mungkin boleh Tapi jangan pernah lupa ingat kepada Allah Karena kalau kita lupa kepada Allah Semua kekuatan kita hilang Jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah karena jujur apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak jauh sudah kita nikmati dan pastikan kita menjadi mukmin terbaik dalam seluruh profesi dan pekerjaan kita karena pada dasarnya kita adalah dai sebelum segala sesuatu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.